Assalamualaikum sederhalun, berita malam medisi hari ini, Kamis 31 Mei 2018, dibacakan ilham. Pemerintah Israel larang turis Indonesia masuk ke Israel per Juni 2018. Dua pemuda yang melawan begal di Bekasi dapat penghargaan dari polisi. Mendagri minta polemik EKTP tercecer diakhiri. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Los Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Sederalun pemerintah Israel melarang turis Indonesia masuk ke Israel Per 9 Juni 2018, kebijakan tersebut diterbitkan sebagai bentuk balasan atas pelarangan turis Israel masuk ke Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Emmanuel Nasson, mengatakan Israel berupaya untuk mengubah kebijakan Indonesia, tapi langkah yang dilakukan sepertinya gagal. Hal itu mendorong Israel melakukan tindakan balasan. Pemerintah Israel menyebut turis Indonesia masih bisa masuk ke Israel hingga tanggal 9 Juni. Namun setelah tanggal 9 Juni, turis Indonesia yang ingin masuk secara individu maupun kelompok tak akan bisa masuk ke Israel. Indonesia dan Israel sampai saat ini tak memiliki hubungan diplomatik. Namun untuk urusan wisata, khususnya wisata religi di Israel, turis Indonesia memiliki visa khusus. Seperti diketahui, setiap tahun umat muslim dari berbagai negara, termasuk dari Indonesia, mengunjungi Masjid Al-Aqsa dengan visa khusus. Selain itu, umat Kristen Indonesia juga melakukan ziarah ke Yerusalem. Syederalun Kepolisian Resort Metro Bekasi Kota memberikan penghargaan kepada Muhammad Irfan Bahari dan Ahmad Rafiki, dua pemuda yang melawan aksi pembegalan di Jembatan Layan Sumarkon Bekasi, Rabu lalu. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Indarto mengatakan penghargaan tersebut diberikan atas keberanian dan kemampuan keduanya dalam melawan kejahatan. Keberanian keduanya dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat Bekasi dan anggota kepolisian untuk berani melawan tindak kejahatan. Dengan penghargaan tersebut, Irfan dan Rafiki diangkat menjadi warga kehormatan Polres Metro Bekasi Kota. Ia akan mengundang keduanya dalam berbagai kegiatan yang dilakukan Polres Metro Bekasi Kota. Irfan dan Rafiki menjadi korban pembegalan di jembatan layang Sumarkon Bekasi pada Rabu malam lalu. Keduanya melawan pembegal dan terjadi perkelahian. Irfan berhasil merebut celurit dan melukai pelaku AS. AS mengalami luka-luka dan tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit. Sjadralun Menteri Dalam Negeri, Cahyokumolo, mengakui peristiwa tercecernya KTP elektronik di jalan di daerah Bogor pada pukar lalu merupakan kelalaian dalam melakukan pengawasan. Ia juga menyadari peristiwa ini telah menimbulkan kegaduhan di publik. Ia berharap polemik ini bisa diakhiri dalam menyambut kontestasi politik, khususnya pemilu 2019. Cahyo menegaskan ia dan seluruh jajarannya selalu memperjuangkan terwujudnya pemilu yang bermartabat. Cahyo menjamin EKTP yang rusak tak akan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, khususnya untuk pemilu. Anda sedang mendengarkan berita utama Serantia FM. FM. Pimpinan Hamas di Gaza menyatakan kesepakatan gencatan senjata dengan Israel telah disepakati untuk mengakhiri pertempuran terbesar sejak Perang 2014. Seperti diketahui, militer Israel meluncurkan puluhan serangan udara di Gaza sebagai balasan atas aksi serangan roket dan mortir dari jalur Gaza. Pejabat senior Hamas Khalil al Hayya mengatakan seorang mediator dari Mesir telah menjadi penengah setelah perlawanan berhasil menangkal agresi. Ia mengatakan kelompok militan di Gaza akan memenuhi komitmen gencatan senjata. Dalam pertempuran kemarin ada lebih dari 35 serangan udara oleh Israel yang menargetkan kelompok Hamas dan jihad Islam. Jet tempur Israel menyerang tujuh lokasi keberadaan Hamas dan jihad Islam termasuk enam area gabungan militer, gudang amunisi, dan pasukan angkatan laut. saudara Lun, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menyatakan ia bakal membuka rekening Tabungan Harapan Malaysia atau HOBFAN donasi itu nantinya bakal digunakan untuk membantu membayar utang negara 1 triliun Ringgit atau sekitar 3.500 triliun rupiah matitir mengatakan wacana itu digulirkan setelah kabar adanya donasi yang dilakukan seorang warga bernama Nick Shazarina Bakti membuka donasi dengan nama please have Malaysia penggalangan donasi di situs gogit funding sejak pekan lalu itu telah memperoleh dana hingga 3500 dollar Amerika Serikat atau 48,8 juta rupiah Hingga penutupan pada 21 Juli mendatang, kampanye tersebut menargetkan bisa mendapatkan dana hingga 100 ribu Amerika Serikat atau 1,4 miliar rupiah. Banyak warga Malaysia telah mendengar kondisi utang negara berniat membuka donasi. Mahatir menyambut baik langkah patriotik mereka. Peran Menteri 92 tahun itu menambahkan nomor rekening bagi yang ingin menyumbang bakal diumumkan. Dengan seluruh dana donasi akan diserahkan ke Kementerian Keuangan Malaysia. Saudara pemerintah Zimbabwe resmi mengumumkan akan menggelar pemilihan umum untuk Presiden dan Parlemen baru pada 30 Juli 2018. Pemilihan tersebut menjadi yang pertama sejak pengunduran diri Robert Mugabe yang telah berkuasa selama 37 tahun pada November 2017 lalu. Pengumuman jadwal pemilihan tersebut disampaikan pengganti Mugabe Emerson Menangagwa dalam lembaran pemerintahan resmi Rabu kemarin. Emerson menyebut Senin 30 Juli 2018 akan menjadi hari pemilihan untuk Presiden, anggota Majelis Nasional, dan pemilihan anggota Dewan. Emerson yang sejak lama menjadi tangan kanan Mugabe mengisi posisi Presiden sementara setelah ditinggalkan Mugabe. Dalam pemilu mendatang, Emerson akan berhadapan dengan Partai Oposisi Utama, Partai Gerakan untuk Perubahan Demokratis yang dipimpin Nelson Kamisa. Dari newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita malam edisi Kamis 31 Mei 2018. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 7. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram at Serambi FM. Shodalun, wassalam.